Kejanji salahku kuopong Ngan tikat resnanmu Ayah Betulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati hmm. maternumun loh benar-benar aku maternumun Jokowi <laughs> namanya Pak Jokowi waaah benar-benar itu nah yang <aku> gue tenang <denantin>. gue juga <gul> boleh bagus tenang kalau daging menteri itu ya. <gul> itu <Gantuan>, ya. <gul> <gul> <gul> tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak usidik kita yang terlalu <gul> Pak Jokowi yang ada mas mas coba Dorce waaah Jokowi Toto, Toto suplai, Toto pengkre, Toto sup, sup, sup, sup. Mas, Dori, Harsa.